Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum isanin ila yaumid din amma ba'd Ikhwati filah Rahimani ayakum Kita berjumpa kembali Melanjutkan pelajaran kita membaca dan mentelaah mempelajari Kitab Fusulul Masarat Bibayani Muhimmati Masa ini al -Waraqad. Karangan Dr. Labib Najib Abdillah Hafizullah Ta'ala Yang mensyarah kitab Al-Waraqad Karangan Abul Ma'ali Al-Jubaini Imam Al-Haramain Terakhir kita bahas Tentang tentang pembagian kalam ya yang kata beliau dari sisi yang pertemuan sebelumnya itu dari sisi madlul dari sisi kandungan atau isinya maka terbagi menjadi di alwarokot sebutkan terbagi menjadi amr nahi kobar dan istighbar istighbar artinya istiqham kan tapi pembagian yang lebih bagus yang sebagaimana di ilmu balagh itu terbagi menjadi dua kobar yaitu yang yang memungkinkan atau bisa diberi sifat benar atau dusta. Kemudian yang jenis kedua adalah insya yang tidak memungkinkan ya tidak ada tidak bisa dinilai itu benar atau dusta. Yang termasuk insya adalah amar, nahi, istifham juga eh, tamani. Nah, itu tadi pembagian kalam menurut matlul ya dari, dari sisi bi biatibari matlulih kemudian beliau melanjutkan bagian kalam dari sisi yang lain ya dari sisi penggunaan yaitu nanti terbagi menjadi hakikat dan majaz. Walasharihu sharihu hafizohulloh taala alhaik al wal majazu Asani aqsamul kalami min ti amaluhu, Yaitu pembagian kalam dari sisi penggunaannya. Qala al-musanifu rahimahullahu ta'ala wa min wajhin akhara yang qasimu ila haqiqotin wa majazin. Dari sisi yang lain, maka kalam yang qasimu terbagi menjadi hakikat dan majaz. Fal haqiqotu ma baqya filisti'mali ala maudu'ihi. Kata beliau hakikat adalah Mabakya filistikmali ma Ala maudu'ahi Yang masih menggunakan makna asal Hakikat adalah yang Masih menggunakan makna asal Atau memaknai satu kata Sesuai dengan makna asalnya Itu namanya hakikat Wakila berarti ini ada Kemudian beliau mengatakan wakila Berarti ini ada definisi lain Tadi definisi pertama itu Mabakya filistikmali ma Ala maudu'ahi. Kemudian ada definisi lain, wakila mas tu'amilah, fima fimas tu'liha alaihi minal muhotipati. yang digunakan, yaitu memaknai kata, sesuai dengan istilah yang disepakati oleh kelompok tertentu. Mukhaltibah, maksudnya ta'ifa, golongan meng maknai satu kata sesuai dengan istilah yang disepakati oleh golongan tertentu. Kemudian wal majazu belum mengatakan wal majazu ma tuwizu an an mawdu'ihi. Ya, tempat di situ ya. Majaz adalah yang dia lewat atau keluar dari makna asal. Majaz adalah Yang, makna yang keluar dari makna asal Wal kotu imma luwawiyatun wa imma sharaiyatun wa imma urufiyatun <tikotu imma lugawiyatun> Kemudian beliau menjelaskan hakikat itu bisa jadi berubah hakikat luwawi Atau syar'i atau urfi. Jadi hakikat terbagi menjadi tiga <tikotu imma lugawiyatun> Kemudian kalau masjid bagaimana? Wal <tikotu> majazu <imma lugawiyatun> WAL MAJAZU IMA AN YAKUNA BIZIADATIN AU nukstonin AU NAKLIN AU ISTIAAROTIN Ada pun MAJAZ, kata beliau ada berupa ZIADAH, MAJAZ berupa penambahan, AU nukston yang kedua berupa pengurangan, AU NAKL, pemindahan, atau penggeseran, AU ISTIAAROH, peminjaman ya. Jadi secara global di Matan ini, beliau yang pertama menjelaskan ee, bahasanya kata uh, kalam ya apa? Kalam terbagi menjadi dua dari si penggunanya, yaitu hakikat dan majaz. Kemudian apa itu hakikat? Ada dua definisi. Definisi pertama, yaitu apa? Yang uh, memanai satu kata sesuai dengan makna aslinya. Ya. Kemudian definisi, definisi kedua, memanai satu kata sesuai dengan istilah yang disepakati oleh kelompok tertentu. Sehingga ini beda definisi dan beda dampaknya nanti dampak hukumnya nah setelah beliau menjelaskan definisi dari hakikat maka beliau menjelaskan definisi majas ya kata beliau yaitu ya, bahwa majas adalah maknai satu kata yang tidak sesuai dengan aslinya setelah itu beliau memberikan penjelasan macam-macam hakikat yang ada tiga kemudian macam-macam majas itu gambaran global dari matan Kita baca sarahnya. Asyrahu qala qala asyrihu hafizallahu taala yanqasimu al-kalamu min haytsu amalu ila haqiqatin wa majazin. Kata beliau asyrih maksudnya mengatakan kalam dari segi penggunanya terbagi menjadi hakikat dan majaz sebagaimana terdapat dalam matan penjelasannya. Nah, pernyataannya. Fal haqiqatu arafaha al-mustanifu rahimahullahu taala bi ta'rifa ini. Hakikat, didefinisikan oleh Musonif, yaitu uh, Imamul Haramain, didefinisikan dua, dengan dua definisi. Waqala, Musonif mengatakan, Wal haqi kotu ma baqiyya filistikmali ala maudu'aihi. Ini sudah ada di matan tadi ya. Yang dia masih menggunakan mana asal. Waqila, pendapat lain mengatakan definisi dari hakikat. Mas fi mas liha alaihi minal muhaw tibati. Toknya di Kasroh yaitu memaknai satu kata sesuai dengan apa e, istilah yang disepakati oleh kelompok atau golongan tertentu. Fatariful awwalu Definisi pertama, ia jaalul haqiqata hiya ma baqi ala asli wad'ihi al-awwali. Definisi pertama, maka beliau memberi, menjadikan hakkat itu adalah yang masih menggunakan makna asalnya, makna awal asalnya. Makna asalnya yang pertama ya, yaitu makna secara bahasa. Makna yang pertama itu yang makna secara bahasa. Jadi, definisi pertama itu hakikat adalah apa? yang sesuai dengan makna asli. Al awal itu yang pertama makna awal. Makna awal kata ini apa? Ya secara bahasa. Fal asad wudi'a lil hayawani fal asad wudi'a lil hayawani almuftaris. Kata asad ya, singa itu digunakan ya, diperuntukkan untuk memaknai hewan uh, yang uh, menyerang ya, hewan buas. Hewan yang menyerang. Fanak luhu lirujuli laisa haqiqatan maka dimanai dengan dimanai dengan apa laki-laki yang pemberani ini bukan hakikat karena asal itu harusnya secara makna asal adalah alhayawan almuftaris kok ini dipindah maknanya dimanae sebagai rojul asyja laki-laki pemberani maka bukan hakikat ya karena sudah keluar dari makna asal fa oleh karena itu Dengan demikian, al 'ala hadza ta'rifin, yal haqiqatul lughawiyatu faqat. Oleh karena itu, hakikat menurut definisi ini adalah hakat secara bahasa saja. Yang dimaksud hakikat di dalam definisi ini ya secara bahasa saja. Kalau dia sesuai dengan makna bahasa berarti hakikat. Kalau dia tidak sesuai dengan makna bahasa berarti bukan hakikat. Karena hakikat di hanya terbatas pada makna bahasa saja berbeda dengan ta'rif, definisi kedua yang tidak terbatas pada makna bahasa ya yang intinya nanti adalah sebagai apa dimanaai dengan makna yang telah disepakati oleh golongan tertentu ya kita lihat contohnya insyaallah lebih jelas beliau mengatakan fa astani definisi kedua ya alul haqiqata ya lafdzul ladzi ittfaqat ta'ifatun ala idlaqihi ala maknan muayyanin Definisi kedua itu ya musnif menjadikan hakat itu adalah lafadz yang disepakati, yang maknanya disepakati oleh ta'ifah golongan tertentu untuk digunakan pada makna tertentu. Satu lafadz yang disepakati oleh golongan tertentu bahwa lafadz ini adalah punya makna tertentu. Hati ta'ifatul lati ittafaqat ala zalika tustama al muhawtibata Kolongan yang bersepakat untuk menggunakan makna ini dinamakan mukhaatibah. Alati, alati tu khotibu ghoiroha. Yaitu yang apa? mengajak bicara gelo, uh, pihak lain. Mengajak bicara pihak lain. Misalu zalika contohnya as-salatu filu ghotihya ad -du, du u bil khair. Contohnya kata salat secara bahasa adalah du'a bil khair. Sehingga ini hake, kalau di mana ya wak? doa bil khair, maka ini hakikatnya. Lakin al ittafaku, atau lakin al fuqaha ittafaku, ala anna ma'na solati wa aqwalun wa afu'alun, muftadahatun bitakbiri muftadamatun bitaslimi. Tetapi al fuqaha para ahli fikih, bersepakat bahasanya ma'na solati itu, adalah uh, ucapan gerakan atau perbuatan yang diawali dengan takbir dan ditutup dengan salam. Ini sudah sepakat golongan tertentu tadi toifah ini contohnya fukaha. Nanti ada toifah namanya uh, nuhat misalnya atau yang lainnya punya istilah sendiri sendiri ya. Kalau dalam uh, ilmu fikih ya salat itu ini tadi definisinya. Nah, ini hakikat juga ya fasorah dal ma'na ladi ita fakohali al fukohu hakikatan syar'iatan maka makna yang disepakati oleh fukohat tadi fakoh ini adalah ta'ifah tadi ya maka itu dinamakan hakikat syar'i ma'annahu laisa huwal ma'na al awalu al ladi wud'ialahu lafdu as-salah padahal ini tadi definisi sholat tadi Laisawwal ma'nal awal Bukan ma'na asal Yang diperuntukkan untuk kata Ma'na asal untuk kata sholat a pilhoir. bil-khoyir Nah, ini kok dimana sholat itu Akwal, afwal, ilakhir sih Ya, berarti bukan hakikat Nah, menurut definisi pertama tadi ya Nah, menurut definisi kedua Ini masuknya hakikat Dan itu hakikat syari'i Hakikoh, hakikoh, syari'i ah. Karena Telah disepakati kelompok tertutu tadi Ya kalau dalam ilmu nahu mungkin ada namanya rofa istilah rofa eh beda secara bahasa rofa sama secara ilmu nahu wabitali dengan demikian nakulu kami katakan kaum nusolati hia doa u haki kotan ala ta'rifil al awwali kita katakan bahasanya solat itu dimanai sebagai doa itu adalah hakiki, hakikat sesuai dengan makna pertama wajak luha, wajak luasman lil aqwali wal af'ali al muftatahati ilakhir laisa hakikotan bal majazan jadi kalau sholat dimanai sebagai apa doa, doa bil khair. maka ini hakikat menurut makna eh, pertama Kemudian kalau dimanai sebagai awal-awal ilahir, ya itu bukan bukan hakikat karena sudah beda makna asalnya bukan itu. Makna asal sholat doa kok ini dimanai e, perkataan-perkataan dan seterusnya ini bukan hakikat, tapi ini majaz menurut berdasarkan definisi yang pertama wa'ala ta'arifi astani akan tapi, kita lihat kalau berdasarkan definisi kedua yang tadi definisi kedua de definitie tweede, die we eerder lil genoemd, de definitie tweede, dan is het eenmaal eenmaal eenmaal eenmaal eenmaal eenmaal eenmaal eenmaal eenmaal eenmaal eenmaal ilahir itu haki eenmaal li'annahu maknan ittafako'ali to'ifatun muhtaswatun minan nasi karena definisi solat yang tadi akwal wa af'al ila akhir tadi adalah makna yang disepakati oleh kelompok tertentu dari golongan manusia sehingga menurut definisi kedua solat kok diartikan akwal afwal ila akhir, itu hakikat menurut definisi pertama Solat kok dimaniakwal afal ilahiter tadi bukan hakikat, ya. Sehingga ini dampaknya bisa berbeda, ya, karena perbedaan takrif tadi. Nah, tauf uh, sampai di sini untuk uh, uh, sesi pertama, karena ini rekaman terputus nanti di sesi kedua di lanjutannya nanti kita lanjutkan di paragraf uh, selanjutnya bisa disimak di uh, sesi kedua demikian subhanallahu wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaikum wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh